Oke, okay, masih bersama New Palapa dan wahana musik. Lagu-lagu dangdut sudah dipersiapkan untuk Anda semuanya. Bagi pecinta musik dangdut Indonesia, kita dengarin sama-sama Mengejar Badai bareng bersama Devi Altiva New Palapa.